sela yang berikutnya adalah at taukid termasuk bagian dari tawabi termasuk bagian dari pengikut yang mengikuti matbu'nya kata sebelumnya, karena dia bagian dari tawabi artinya irofnya dia tergantung dengan kata sebelumnya, kata sebelumnya rofa dia dibaca rofa, sebelumnya mansub dia mansub. Karena dia ini hanya pengikut hanya Tabi yang mengikuti pada Matbu'nya. Kata Musannif di sini at kidu taukid itu huwa takrorun. Dia itu adalah bentuk pengulangan sebuah kata. Ini kalau anda terjemahkan mudahnya ya yuradu minhu yang diinginkan dengan pengulangan sebuah kata tersebut taukidul mukarror untuk menguatkan sesuatu yang diulang ya untuk menguatkan sesuatu yang diulang watakiyatuhu dan menguatkannya finafsil mukhotob pada jiwa orang yang diajak berbicara ini perhatikan definisinya. Kalau definisi ini sebenarnya, ini sebenarnya yang paling cocok adalah definisi untuk taukid lafzhi. Karena nanti taukid itu ada dua ya, ada taukid lafzhi, ada taukid maknawi. Nah, definisi yang disebutkan oleh beliau di sini ini sebenarnya bukan definisi taukid secara umum. Paham? Ini definisi taukid lafdzi yang diinginkan itu. Karena di kitab beliau yang lain, di kitab Mausu'a yang lima jilid itu disebutkan tidak seperti itu definisi taukid. Paham ini? Jadi kalau sebenarnya definisi taukid itu adalah huwa attabi'u almuqawwiy li matbu'ihi. Dia adalah pengikut yang menguatkan kepada matbu'nya. Itu definisi aslinya taukid ya. Karena definisi yang dipakai oleh beliau di sini itu definisi taukid it lazmi bukan definisi taukid secara umum Kalau definisi Taukit, huwattabi'u dia itu adalah pengikut al-muqawiyu yang menguatkan li-matbu'ihi kepada matbu'nya. Itu bukan salah tulisan, bukan tulisannya li-matbu'i, tapi li-matbu'ihi, ada hanya setelahnya, tidak ada alif lamnya. Hanya lam huruf jer. Limat buaihi, bukan lilmat buai, tapi lil limat buaihi. Itu definisi taqid. Karena taqid definisi yang disebutkan beliau di sini, ini definisi taqid lafzhi, itu. Sehingga nanti kalau kita memakai definisi ini, terus kita lihat contoh yang disebutkan di bawah itu enggak nyambung. Paham? Kalau kita memakai definisi huwa takrorun yuro minhu takidul mukarror, kalau itu yang dipakai, kemudian kalian lihat contoh safarul amiru nafsuhu itu nanti sama definisinya enggak nyambung. Faham ini Malah semakin bingung nanti. Jadi yang benar tawkid itu apa? adalah tabi'u al-muqawwiyu li matbu'ihi. Tawkid itu adalah pengikut yang menguatkan matbunya, kata yang diikutinya. Jadi dia itu pengikut yang dia datang itu untuk menguatkan pengikutnya, untuk menguatkan sesuatu yang diikutinya. Jadi kalau kita ambil contoh lihat Sa'faro al-Amiru Nafsuhu, Nafsuhu di sini sebagai tauhid. Nah, dia ini tabi pengikut kepada matbu'nya, matbu'nya itu adalah al-Amir. Atau kalau lawannya adalah mu'akad. Ya, ada mu'akadnya ya. Ada tauqid, ada mu'akadnya. Paham? Tujuannya dia itu apa? Untuk menguatkan matbu'nya, yaitu mu'akadnya. Yaitu kata al-amiru. Jadi ketika didatangkan nafsuhu, untuk menguatkan kata al-amiru sehingga makna yang ada di dalamnya itu menjadi kuat, menjadi yakin, menjadi jelas. Itulah taukid dalam definisi para ulama nahwu. Pengikut yang menguatkan matbu'nya. Lihat kaidahnya ingat, kalau ada eh, ada tabi pasti ada matbu'. Kalau ada taukid Pasti ada mu'akkad, sama seperti kalau ada maktuf, pasti ada maktuf alai. Ya, kalau ada badal, pasti ada mu'badal minhu. Jadi kau ingat, kalau dikatakan tabi, pasangannya pasti matbu. Kalau dikatakan taukid, pasangannya itu adalah mu'akkad, kata yang dikuatkan. sekarang kita lihat definisi beliau di sini biar dipahami karena definisi yang diinginkan nanti adalah definisi untuk taukid lafz apa taukid itu kata beliau takrorun yaitu pengulangan sebuah kata anda tambahin di situ ya pengulangan sebuah kata yuraduminhu yang diinginkan dari pengulangan sebuah kata tersebut. Taqidul mukarror. Untuk memberikan penguat pada kata yang diulang. Jadi kan ada kata yang diulang. Nah, kata yang diulang nanti ini. Itulah yang ingin untuk dikuatkan. Watakwiatuhu dan menguatkannya. Finafsil mukhotob. Pada jiwa orang yang diajak berbicara. Sehingga orang yang diajak berbicara. Ketika mendengarkan ucapan kalian itu. Dia itu semakin kuat dan semakin yakin dengan perkataan tersebut. Kita ambil contoh untuk definisi ini ya. Definisi ini dulu lihat. Kalau kita buat contoh. Lihat contohnya nanti ditulis. Ja'a, ja'a, aliyun, Ya. Ja'a, ja'a, aliyun. Di situ jaa terulang dua kali. Berarti inilah namanya takror, pengulangan. Diinginkan darinya untuk menguatkan mukarrornya, untuk menguatkan kata yang diulang yaitu jaa yang pertama. Datangnya jaa yang kedua itu untuk menguatkan jaa yang pertama. Agar apa? Fi nafsil mukhatab agar semakin kuat pada jiwa orang yang mendengarkan perkataan tadi. Agar orang yang mendengarkan kalau kalian mengatakan jaa jaa aliyun, orang yang mendengarkan itu yakin gitu, kuat dia bahwasanya Ali ini betul-betul sudah datang. Kenapa? Karena ketika diucapkan kata tersebut menggunakan taukid. Paham? Jadi ingat definisi yang dipakai oleh beliau di sini adalah definisi tokid lafdzi. Karena kalau definisi ini nanti antum atau kalian bawa kepada contoh safaru al-amiru nafsuhu, itu enggak nyambung karena di situ enggak ada lafadz yang di diulang. Safaru sendiri, al-amiru sendiri, nafsuhu sendiri, tidak ada kata yang diulang di situ. Apa? Ya, tidak ada kata yang yang diulang di situ. Definisinya faham ini. Itu yang diinginkan dari makna taukid. Sekarang lihat, beliau membuatkan sebuah pertanyaan. Sekarang lihat contoh. Malfarku bayna hadoro arroisu sama hadoro arroisu nafsu. Apa perbedaan antara kata hadoro arroisu? Sama kata hadoro ar-ro'isu nafsuhu. Apa perbedaannya? Gitu? Jawaban beliau hadoro ar-ro'isu. Kalau kata hadoro ar-ro'isu. Yuh tamalu anna ar-ro'isa hadoro fi'lan. Ada ihtimal, ada kemungkinan. Sesungguhnya pemimpin itu yang datang secara perbuatan. Ya, betul-betul perbuatan itu yang datang adalah pemimpinnya. Ya, Anna ro'isa, sesungguhnya pemimpin itu, hadhoro, dia telah hadir fi'lan, secara perbuatannya. Maksudnya, ya dia yang melakukan perbuatan hadir itu. Itu ada kemungkinan. Wayuh tamalu, dan dimungkinkan, maksudnya ada ihtimal lagi, ada kemungkinan yang lain. Anna na'ibahu huwa la'zi hadhoro. Sesungguhnya naibnya pemimpin, ya, peng, pengganti dari seorang pemimpin itulah yang datang. Bukan pemimpinnya yang datang, yang datang itu penggantinya. Misalkan seseorang yang berkhutbah, kemudian ustadznya enggak ada, ada naibnya. Kalau di mesut-mesut umum kan ada tulisannya naibnya nanti siapa penggantinya siapa. Makanya ada nama namanya naibul fa'il penggantinya fa'il fa'ilnya enggak ada naibnya ada. Ya, jadi yang datang itu bisa jadi juga penggantinya. Aw shakhsun atau bisa jadi yang datang itu adalah orang yang lain. Ada orang lain yang datang yang dia itu termasuk utusannya rois. Tapi ketika kita ucapkan hadaro ar-raisu. Jadi kalau kalian mengatakan hadaro ar-raisu, ya di sini kalau misalkan nanti, yang datang adalah naibnya, penggantinya, ya tidak masalah. Contoh ini tidak salah. Ya, misalkan roisnya itu namanya Yahya. Ternyata yang datang adalah naibnya, yang namanya Hasan. Tidak masalah. Tidak salah susunannya gitu. Meskipun kita mengatakan ar-ro'isu hadoro. Atau ar-hadoro ar-ro'isu. Paham? Kalau kita katakan Hadro arro'isu nafsu Sesungguhnya Ini anak tambahkan sesungguhnya ya Karena dia tahu taukit kan Sesungguhnya Seorang pemimpin itu telah hadir Tengok Ai anna arro'isa hadro fi'lan Maksudnya Sesungguhnya pemimpin itu telah hadir Secara perbuatan jadi betul-betul yang datang itu adalah roisnya, pemimpinnya, bukan naibnya, bukan orang lain, bukan bawahannya, tapi betul-betul pemimpinnya yang datang. Wa alisa shakson al karo, bukan orang lain yang datang. Ya, fauqli kaba bukhimmal. Maka kalau kalian mengatakan hadoro ar roisu nafsuhu, maka pintu kemungkinan yang lain. Itu sudah dikunci. Artinya sudah tidak ada kemungkinan orang lain yang datang. Pasti yang datang itu adalah pemimpinnya. Tapi kalau kalian katakan hadoro arro'isu. Itu bisa jadi pemimpinnya yang datang. Bisa jadi bawahannya yang datang. Bisa jadi naibnya yang datang. Itu bisa. Paham. Tapi kalau kalian mengatakan hadoro arro'isu nafsuhu. Kemudian kalau datang yang lain. Berarti. Orang yang mengucapkan ini. Tidak faham koedahnya. Misalkan gini anak Anda ke contoh. Anda mengatakan. Hal doro. Ar ro'isu. Ro'isnya nanti namanya. Yahya misalkan. Kemudian da yang datang naibnya. Yang bernama. Hasan. Ternyata ketika. Anda sampaikan. Orang kalian datang. gitu, Kalian saksikan loh. Tapi yang datang Hasan. Bukan Yahya nya. Jawabannya. Makanya tadi saya katakan. Hal Hal doro. Ar-ro'isu. Karena kalau mengatakan hadoro ar-ro'isu, itu kemungkinan pemimpinnya datang bisa. Kemungkinan badalnya yang datang, penggantinya yang datang bisa. Atau orang lain yang diutus sama dia juga bisa. Itu enggak salah perkataan saya. Tapi kalau anak katakan seperti ini. Hadoro ar-ro'isu nafsuhu. Ternyata yang datang itu Hasan. Maka kalian bisa menyalahkan saya. Katanya tadi hadoro ar-ro'isu nafsuhu. Yaitu si Yahya yang datang. Tapi kenapa setelah kita lihat. Ternyata yang datang itu adalah Hasan. Kamu ini ngomong salah. Kalau memang yang datang itu adalah Hasan. Bukan roisnya langsung. Harusnya kamu tidak boleh memakai kata. Nafsuhu. Itu. Itulah perbedaan. Hadarau ar-ro'isu sama hadarau ar-ro'isu nafsuhu. Kemudian selanjutnya lihat. Anwa'ut Taukidi Jenis-jenis Taukid Ingat ya Kita masih membahas masalah Tawabi ini ya Ada Atof Ada Taukid, nanti ada Badal Kita masih membahas masalah Tawabi Nanti ada Naat Jenis-jenis Taukid Tauqid itu nanti ada dua. Ada namanya at-tauqidu al-lasdiyu. Ada tauqidu al-lasdiyu. Sama yang kedua. At-tauqidu al-maknawi Ada tauqidu al Di situ aslinya al-lasdiyu. Tidak bisa menjadi na'at. Paham? Tapi dia dibantu dengan yaknisbah. Jamit. Dibantu dengan yaknisbah boleh menjadi naat. Makanya bacanya Taukidu Allah Zyu. Allah Zyu dibaca rofak di situ sebagai naatnya Taukid. Kalau ada yang bertanya tapi dia bukan mustak, jawabannya dia jamit tapi dibantu dengan yaknisbah. Maka boleh dia menjadi naat. Yang pertama, awalan atau at tawqidu al-lafziyuh. Tauqid lafzi. Definisinya tadi, seperti yang kita sebutkan di atas. Apa tauqid lafzi? Huwa taqraru lafzi al-muradi ta'qiduhu. Di situ, ta'qiduhu dibaca rofa sebagai... Isim maf'ul beramal Sebagai naibul fa'ilnya Ya Isim maf'ul atau isim fa'il Kalau memakai alif lam Dipastikan Beramal ya kan? Taukit lafdi Itu adalah pengulangan lafad Sebuah kata Yang diinginkan Dengan pengulangan tersebut Untuk menguatkan kata tersebut Ini terjemahan ana ini ya Biar mudah dipahami Ya, Taukit lafdi itu apa? Taukit lafdi itu adalah takroru lafdi. Pengulangan sebuah lafad kata. Al-muradi yang diinginkan dengan pengulangan tersebut. Takkiduhu. Untuk menguatkan sebuah lafad tersebut. Jadi kenapa kalian ulangi ja'a-ja'a aliyun? Kenapa ja'anya diulang dua kali? Tujuannya agar menguatkan makna ja'a itu. Atau kalau kalian katakan ja'a aliyun aliyun. Kenapa aliyunnya diulang dua kali? Jawabannya untuk menguatkan lafad ali. Paham? Sawa'an akana isman. Sama saja. Yang kata yang diulang itu adalah isim. Ya. Akana isman. Karena nanti isimnya itu domir mustadhir. Takdirnya Domir huwa, kembali kepada takrorulafdi kepada takror itu sama saja pengulangan lafat tersebut itu adalah dengan mengulang isim am fi'lan atau dengan mengulangi huruf ya kalau fi'il ta isim tadi ja'a ali'un ali'un itu pengulangan isim Paham? atau nanti dengan pengulangan huruf seperti ja'a ja ali'un itu fi'ilnya yang diulang Harfan, atau hurufnya yang diulang Seperti La-la-ja'a-aliun La-la-ja'a-aliun La-nya diulang dua kali Huruf Au Aujumlatan Atau yang diulang itu adalah Jumlah Nanti contohnya ada di bawah sini Misalkan kalau kita buat contoh Yadribu-aliun-kalban Kita ulangi lagi Yadribu aliyun kalban Yadribu aliyun kalban Ini namanya pengulangan jumlah Ada berapa berarti? Ada dua, tiga, ada empat ya Tambahkan yang kelima Atau muradifnya Di situ Am muradifan Muradif itu maksudnya sinonim katanya Jadi yang pertama Isman, am fi'lan, am harfan, am jumlatan am muradifan ya atau sinonim katanya seperti jalasa qada aliyun jalasa sama qada itu kan satu makna jalasa qada aliyun lafaznya beda tapi maknanya satu atau jaa ata aliyun Ja'a sama ata itu maknanya sama Ya, Ja'a Ata Aliun Itu namanya murodifnya Sinonimnya yang diulang Faham ini? Jadi taukit lafdi itu mengulang, mengulang Lafad sebuah kata Tujuannya Agar mukarornya itu Dapat dikuatkan Karena ada takror, ada mukarror kan. Agar mukarrornya itu menjadi kuat. Paham? Baik yang diulang itu nanti adalah isim. Ja'a, ali'un, ali'un. Itu isimnya ali yang diulang dua kali. Atau fi'il. Seperti. Ja'a, ja'a, ali'un. Atau huruf. Seperti la-la-ja-a-aliun Atau seperti jumlah Ja-a-aliun-ja-a-aliun ja, Misalkan seperti itu Itu pengulangan jumlah Atau murodifnya Sinonim katanya Seperti ja ata aliun Atau jalasa-ko-ada-aliun Itu sinonim kata Contohnya lihat al jihadu al jihad al jihadu al jihadu syarful ummati. Sungguh jihad itu adalah kemuliaan sebuah umat. Atau contohnya yukrimu yukrimullahu shodiqin. Sungguh Allah memuliakan orang-orang yang jujur. Ya, yukrimu yukrimullahu shodiqin. Atau contoh antum antum hurrasul haqqi. Domirnya di sini ya. Domirnya yang diulang. Paham? Kalau secara umum domir itu termasuk bagian dari isim. Ya, antum antum hurrul haqqi. Sungguh kalian adalah penjaga kebenaran. Kemudian, yansurullahu yansurullahu allahul al mujahidin. Di situ isimnya yang diulang ya. Sungguh Allah menjaga orang-orang yang berjihad atau pengulangan jumlah seperti perkataan nabi saw. Wallahi la a'zuwan nakkuraisan. Wallahi la a'zuwan nakkuraisan. Demi, Demi Allah saya akan memerangi suku Quraisy. Demi Allah saya akan memerangi suku Quraisy. kemudian contoh berikutnya la la uhibbu al-fasidin artinya sungguh saya tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan ya sungguh saya tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan Kalau dalam kitab Jami Udurus, anak punya kitabnya dia satu jilid juga, dalam kitab Jami Udurus itu disebutkan, mentaukitkan domir. Jadi muakkatnya itu nanti berbentuk domir. Seperti dorob tu. Dorob tu, kalban. Tu disini kan berbentuk domir rova mutasil. Kalau kalian ingin mentaukitkan dia dengan taukit lafzi, maka caranya adalah mendatangkan domir rofa munfasil yang sekedudukan dengannya. Berarti apa di situ? Dorobtu ana kalban. Ya, dorobtu ana kalban. Sungguh saya telah memukul seekor anjing. Kalau domir rova munfasil jelas ya. Antum-antum tadi itu jelas. Tapi kalau dia domir rova mutfasil. Mau kalian taukitkan dengan taukit lafzi. Caranya adalah dengan menyebutkan domir rova munfasil yang selafat dengannya. Berarti kalau dorob tu kalban. Berarti menjadi dorob tu ana kalban. Atau Khorojna ilal masjidi Berarti menjadi Khorojna nahnu ilal masjidi Ya Khorojna nahnu ilal masjidi Itu kalau Taukitnya adalah Taukit domir muttasil Dan itu bisa ya Taukit domir muttasil Itu bisa Caranya dengan mendatangkan domir rofa' munfasil yang selafat dengannya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Tiada Allah ilah, ilah